Keluarga Besar, Pondok Pesantren, Salafiyah, Giyai Basuri Alwi yang kami hormati, Kepunaan saya Gus Ipul, Gus Irsyad, dan kakak sepupu kami, Mas Nasir, istrinya itu masih sepupu dengan kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sedikit kami apa akan mengulas tentang apa tentang wali. Di dalam satu referensi tentang wali, ada satu kitab berjudul Khilyatul Auliya. Wotobakotul Asfiyah Kitab karya Abu Nu'am Al-Asfahani Baginda Nabi dijelaskan di sana Diriwayatkan dari Salim radiyallahu anhu Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Akan didatangkan Orang-orang pada hari kiamat Yang amal baiknya Ibadahnya Kehebatannya itu sebesar gunung-gunung tihama Ibadahnya amal baiknya itu sebesar gunung-gunung Tihamah akan tetapi amal baik mereka itu kemudian dihancurkan Allah bagaikan debu yang bertaburan ilmu nya ibadahnya dihancurkan Allah semua bagaikan debu yang bertaburan Kemudian mereka dilemparkan Allah ke dalam neraka. Siapakah mereka? Salim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang amal-amalnya sebesar gunung Tihamah kemudian dihancurkan seperti debu dan dibawa ke neraka? Mereka adalah orang-orang yang ahli salat ahli puasa Tetapi mereka tidak bisa menolak rezeki yang haram Apabila ditawarkan kepada mereka uang haram, mereka terima Apabila ditawarkan kepada mereka harta yang haram, mereka terima Apabila ditawarkan kepada mereka bantuan yang haram, mereka terima Itulah yang menyebabkan mereka amalnya hancur, ibadahnya hancur, riyadhahnya hancur Meskipun mereka ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli berpuasa Tetapi tidak bisa menolak rezeki yang haram Mereka tidak menjadi wali Mendeka tidak menjadi aulia Allah. Ini dijelaskan di dalam kitab Khiliatul Aulia. Di dalam pertemuan ini figur Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah. Kami pernah dapat satu cerita. Ketika Suatu ketika Kiai Abdul Hamid datang ke Lasem Sudah berdomisili di pesuruan Beliau datang ke Lasem Waktu itu bertemu dengan ayah saya Di depan rumahnya Kiai Haji Abdul Rahim Abdillah Adik kandung dari Kiai Haji Abdul Hamid Begitu ketemu ayah saya, beliau itu memperagakan seperti merangkul seorang ulama. Tetapi tidak ada orangnya. Ayah saya melihat sendiri waktu itu. Beliau mengatakan hadir ulama ini, hadir ulama ini disebutkan oleh beliau. Tapi ulama-nya sudah tidak ada. Sudah wafat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, sudah pul-uhan tahun yang lalu sudah wafat beliau masih ditampakkan kehadiran ulama itu bahkan beliau berangkulan orangnya tidak ada tetapi beliau berangkulan ini yang disebut dengan kas atau penyingkapan ini pernah ayah saya menyaksikan kasnya Kyai Abdulhamid Pasuruan jadi beliau diperlihatkan seorang ulama untuk yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia, beliau berkata, hadir ulama ini, bahkan beliau berangkulan. Nah, kasyaf seperti ini, disebut dengan penyingkapan, di mana visual manusia, apa yang dilihat oleh manusia secara visual, itu tidak dilihat, Oleh manusia biasa Kalau manusia biasa itu yang visual Tetapi ini non fisik Jadi tidak ada fisiknya tapi kelihatan Ini dengan mata hati Mata hati itu bisa aktif Dalam terminologi tasawub disebut basirah atau mata hati Apabila mata hati ini basirah tidak tertutup oleh syahwat dan syahwat itu yang paling dominan adalah makanan makanan itu dominan, syahwat makan maka para wali itu jarang makan sedikit makan sedikit makan daging, itu para wali tidak seperti kita ini Jadi sedikit makan, sebelum kenyang selesai. Maka Imam Ghazali menyatakan, bid'ah yang pertama kali adalah orang makan sampai lapar, sampai kenyang. Itu bid'ah pertama. Jadi makan sampai kenyang itu bid'ah pertama. Kalau kita makan sampai kenyang itu bid'ah. Setiap hari kita melakukan bid'ah. Makan sampai kenyang. Yang kedua, Mata hati itu bisa aktif apabila Akal manusia itu Tidak terjadi penyakit yang disebut dengan penyakit jiwa Penyakit jiwa dalam tataran tasawuf itu yang paling berbahaya adalah sombong Karena belum ada penyakit jiwa disebut dalam Al-Quran Itu pertama kali adalah sombong Aba wastagbar Itu penyakit pertama, jiwa pertama Aba wastagbar Menolak dari kebenaran Sombong untuk menerima kebenaran Itu belum penyakit yang lain Tapi penyakit jiwa yang terakhir disebut dalam Al-Quran adalah penyakit skeptis, keraguan Al-ladhi yuwaswi sufi sudurinnas minal jinnati ونص, itu penyakit jiwa terakhir orang tidak boleh mengalami penyakit jiwa untuk untuk mendapatkan kasyaf penyingkapan yang dialami oleh Kiai Haji Abdul Hamid saya dapat cerita banyak tentang pertemuan Kiai Abdul Hamid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya punya sahabat sahabat yang ahli bertemu Rasulullah dan dia berkata kepada saya saya itu dulu ahli bertemu Rasulullah sekarang sudah tidak bisa jarang karena terlalu banyak melihat orang cantik cerita begitu kepada saya saya dulu sering bertemu Rasulullah sekarang jarang karena terlalu banyak melihat orang cantik jadi memang syahwat itu mengganggu basirah untuk mencapai kasyaf penyingkapan Qiyai Haji Abdul Hamid itu kan dalam terminologi tasawuf seperti yang ditulis oleh Yusuf An-Nabhani dalam bukunya Jami'u Karamatil Awliya seorang wali itu ada naungan jadi begini ada wali yang dia itu miskin terus Tidak pernah kaya. Wali selama hidupnya Tidak pernah kaya. Maka dia itu di bawah Naungan Abdus Sobur. Hamba Allah Yang Maha Sabar. Karena dia dijadikan wali Tidak pernah kaya. Ada seorang wali Yang dijadikan Allah Menjadi pembesar Sultan Umar bin Abdul Aziz. Itu seorang Sultan wali Seorang Sultan tapi wali Nabi Daud seorang Rasul seorang wali Sulaiman seorang Sultan seorang wali Ini di bawah naungan Abdul Mutagabbir Itu kewaliannya pada titik Abdul Mutagabbir Ada seorang wali yang terus memberi uang Terus memberi uang itu kewalianya di bawah naungan Abdul Wahhab jadi sukanya memberi itu di Mesir ada seorang wali bernama Les bin Sa'din Les bin Sa'din itu kalau nyugui roti, rotinya diisi emas jadi kalau ada tamu, roti, roti semua berisi emas itu Les bin Sa'din saya belum pernah, pernah ada kiai nyugui tamu berisi emas Les bin Sa'din itu seorang ulama dan seorang madhab, sahibul madhab Laib bin Sa'din seangkatan Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu beliau kalau ada tamu 100 orang, roti semua berisi emas semua. Setiap bulan Imam Maliki dikirim uang 500 dirham dari Mesir ke Madinah, setiap bulan 500 dirham. Kiai ke kiai ngirim uang itu kan jarang jarang itu. Tapi Laib bin Sa'id dari Mesir mengirim uang ke Imam Maliki setiap bulan 500 dirham, 500 dirham. Itu usaha oh orang wali yang di bawah Abdul Wahhab. Imam Syafi'i juga begitu. Beliau tidak pernah menyimpan uang. Begitu menyimpan di kantong habis, di kantong habis. Itu namanya wali di bawah Abdul Wahhab. Nah, Abdul Hamid itu lengkapnya kan Abdul Hamid dulu saya pernah studi tentang Wali Abah saya begini cara mempelajari yang Wali yang paling tepat itu mempelajari dimana posnya Hai posnya Kyai Abdul Hamid ya dinamanya itu sendiri Abdul Hamid adalah seorang yang menghambakan Allah dengan sifat yang terpuji karena beliau di bawah naungan Abdul Hamid Hamba Allah yang maha terpuji Ialah waliyun mutakhallikun bil awsofil hamidah Seorang wali Waliyun mutakhallikun bil awsofil hamidah Itu wali di bawah Abdul Hamid Nah Hamid itu Di dalam Al-Quran Jumlah kata Hamid mencapai 17 kali Kita hitung, Hamid itu sab'ata asyar fil quran Lafdu Hamid, waroda fil quran sab'ata asyar. 17 kali. Di sana ada Ghoniyun Hamid. Al-Azizil Hamid. Hakimin Hamid. Ada lagi, Al-Waliyul Hamid. Nah, nanti ini itu maqom-maqomnya Kyai Abdul Hamid Pasuruan. Itu nanti saya kaji di sana. Saya belum pidato, baru pemanasan ini ya. Eh, baru pemanasan. Adik saya sudah pulang tadi, Gus Ibul Pertama kami kaji tentang posnya Kyai Abdul Hamid pada kewalian di sana posnya pada Asma Allah. 17 kali kata Hamid ada gheniyun Hamid. Kaya terpuji. Itu jarang. Orang kaya terpuji. Anda punya tetangga kaya. Suka umroh tidak suka sodakoh. Suka umroh tidak suka sodakoh. Umrah umroh umrah umroh terus. Di makam Nabi itu sebetulnya Nabi bisa bicara. Kok Rina Rini terus dulu. Tidak pernah sudah kok Rina Rini terus. Itu ditegur oleh Nabi, cuma dia tidak dengar. Dia tidak dengar. Nabi bicara, kamu ke sini terus. Ada lagi orang kaya tidak terpuji. Misalnya begini. Ada seorang ulama datang ke seorang kaya. Di sana disugui macam-macam. Kemudian orang kaya itu bilang, Bu, ambilkan gelas yang kita beli di Mekah. Perlunya apa dia sebut? Ambilkan gelas yang dibeli di Mekah. Dia hanya memamerkan belinya di Mekah. Maka ulama ini kemudian berdiri, meninggalkan rumah itu. Karena berada di rumah orang kaya yang pamer. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah Singgah di rumah orang kaya Di situ ada asesoris Wadahnya dari perak Beliau tinggalkan itu Tidak mau beliau Syekh Nawawi Ad-Damaski Nawawi Ad-Damaski Sohibul Majmu Sohibul Syarhi Muslim Sohibul Azgar Beliau pernah masuk ke satu pejabat Pejabat itu Punya kursi Yang terbuat dari kulit kulit singa, kulit macan, kulit macan tutul itu kan ada ya, bagus sekali itu ya. Oleh Imam Nawawi itu kan tidak boleh kulit macan dibikin kursi. Oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi kemudian menunjuk dengan jari-jarinya, apa itu? Kulit macan itu. Kemudian muncul macan sungguhan kemudian muncul macan sungguhan itu berarti kalau yang hadir seorang wali mungkin kalau kita itu berkulit macan bisa jadi macan sungguhan sayang yang datang bukan wali tapi wali kota, jadi lain jadi itu pernah namanya kiai nawawi, seh nawawi maka goni yun hamid wali itu harus kalau kaya, kaya yang terpuji di India itu ada ulama yang namanya Abdul Hamid, sama Abdul Hamidnya di India ditulis oleh salah satu ulama dalam kumpulan biografi ulama India, bernama Nushatul Khawatir itu biografi ulama-ulama India saya ambil dari dari Pakistan oke nuzhatul khawatir. Nah. Di situ dijelaskan ada seorang ulama bernama Abdul Hamid bin Abdillah sama kan namanya? Di sini juga Abdul Hamid bin Abdillah Tetapi yang di India, Syekh Abdul Hamid bin Abdullah itu seorang hakim pengadilan militer. Hakim pengadilan militer. Kemudian menjabat menjadi hakim agung di India setelah itu beliau tidak suka jabatan dipaksa-paksa menjadi pejabat akhirnya beliau gelisah rumahnya dibakar rumahnya dibakar sendiri supaya beliau tidak pantas menjadi pejabat rumah beliau kemah-kemah beliau beliau seperti orang nomadin rumahnya berpindah-pindah nomadin jadi rumahnya pakai kemah dibakar sendiri Akhirnya beliau hidup di masjid-masjid. Namanya Syekh Abdul Hamid bin Abdullah. Itu seorang wali besar di India yang tidak suka jabatan. Dulu adalah hakim pengadilan militer di India. Hakim tinggi di India. Itu namanya Ghaniyun Hamid. Kaya tapi terpuji. Yang kedua adalah Al-Azizil Hamid mulia terpuji menang terpuji Aziz itu menang menang tapi terpuji maaf ini ya tadi disebutkan sama Habib Abdullah Baharun bahwa Kiai Abdul Hamid murid dari Sheikh Dimyati Termas tetapi penerjemah kemudian menterjemah murid dari Syekh Mahfud Termas jadi beda ketika beliau bicara murid dari Dimyati Termas diterjemahkan murid dari Mahfud Termas. Jadi maaf saya saya tambahkan sebetulnya Kiai Abdul Hamid itu murid Kiai Dimyati Termas, bukan Mahfud Termas. Ya. Ini kami hentikan sebentar saya karena ada adanya. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر،, الله أكبر. Syurga bersihkan hati. Ya Mbak, eh, aku kelangan donya gak apa-apa. Syukur kelangan akhirat. Ikuti yang yang menyadari sepenuhnya, Paham ngertiyakeun sebenunnya. Larang Gusti Allah timbang makhluk. Bejo tenan wong iman iki. Qot aflahal mukminu. Dajat ini, Allah memberikan pelajaran pada kita, supaya orang-orang tua itu mempersiapkan anaknya, mencari kebahagiaan yang kekal. Ma tak budu, na apa yang kau sembah mimba dikal aku tiada, setelahku. Jawabannya, na butu ilahaka. Ling Pienkong Tadala Latiha, 6, 7, 8, 9, stop! Memang senam leng kum ini bukan senam sembarang senam. Sudah 2 tahun ini, saya aktif ikut leng kum dan hasilnya luar biasa. seran etung mriki iki podo-podo aku yo lungguh nang kene iki yo niat wong pinter tapi gak ngerti guru itu punya jasa yang luar biasa karena guru itu membimbing manusia coba kalau semua guru mogok tidak mau mengajar apa jadinya bangsa ini ya Muhammad Rasulullah No no no no no no no. Jangan macam-macam sama syariat Allah. Lidahnya tertekun dan air mata bercucuran ingat kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada enggak yang dilanda cinta sekarang? Kyai Haji Dimyati punya putra Abdul Hamid juga sama namanya Abdul Hamid itu putra Kyai Timyati murid beliau juga Abdul Hamid nah ini perlu dicatat subhanallah Kyai Abdul Hamid ini adalah sahabat Kyai Abdul Hamid yang di sini karena dua-duanya adalah Yang satu murid anak biologis Yang satu adalah anak sebagai murid Kiyai Abdul Hamid Kiyai Abdul Hamid termas itu Meninggal korban ekstrim kiri Iya Dikubur hidup-hidupan Kiyai Abdul Hamid dimyati termasuk Adalah korban dari kelompok kiri Masih ingat Guzitris ya? Masih ingat uh, 48 1948 Beliau dikubur hidup-hidupan Subhanallah Maka Dalam forum ini Kami akan membahas sedikit tentang Al-Azizil Hamid Orang menang yang terpuji Ki Abdul Hamid itu dulu boyong ke Pasuruan, perlu dicatat. Itu buron. Buron. Ki Abdul Hamid itu kan buron, dicari Belanda. Karena pada waktu event tertentu di Lasem, Belanda bekerja sama dengan Chinese dengan Cina merayakan satu pesta di Lasem kemudian banyak orang tidak salat karena menonton acara itu Kiai Abdul Hamid timbul ghirah agama ambil batu beliau dilemparkan acara itu itu tahu itu kusitris, tahu jadi ketika itu terjadi ada acara event di Lassem yang dipanitiai kerjasama antara Belanda dengan orang Cenes di sana melaksanakan acara ritual bagi Kiai Abdul Hamid. Itu sudah termasuk ritual. Orang menjadi musyrik, orang menjadi tidak salat, orang menjadi tidak ibadah, beliau mengambil batu dilemparkan ke tempat mereka. Akhirnya Kiai Haji Abdul Hamid dicari oleh Belanda dan lari sampai ke Pasuruan. Itu perlu dicatat. Al Azizul Hamid, menang yang terpuji. Saya tidak mengatakan ki Abdul Hamid FPI. Saya enggak mengatakan begitu. Saya tidak mengatakan Kiai Abdul Hamid itu FPI, tapi saya tahu bahwa ki Abdul Hamid itu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Girah sekali beliau. Beliau sekali. Nah, Al Azizul Hamid. Guru Qiyai Abdul Hamid, tadi saya sebutkan, Qiyai Dimyati, punya kakak bernama Mahfud, itu punya karya tentang wali, namanya Buhyatul Azkiyak Fi til Awliya, itu kitab orang Jawa tentang wali, bernama Buhyatul Azkiyak. Di sana diceritakan, ada seorang sufi, bertanding dengan orang Brahmana, Orang Brahmana berarti orang di India Orang Brahmana Orang Brahmana itu sakti Seperti orang Sikh Orang Sikh itu kan tidak mau potong rambut Jadi rambutnya dibiarkan Orang Sikh Saya pernah ada pertemuan dengan orang Sikh di Delhi Orang Sikh itu tidak potong rambut Bukan Muslim dia Nah ada orang brahmana itu tidak Islam, tetapi ahli tirakat, dia tidak mau makan hewan, seperti sapi, kerbau, kambing, tidak mau. Orang brahmana itu bisa terbang, bisa terbang, kita belum pernah tahu loh, surya NU NO bisa terbang kalau tidak pakai pesawat, tuh belum pernah saya lihat, tuh ustad bisa terbang tuh kalau tidak pakai pesawat tidak pernah, Tapi orang Brahmana itu bisa terbang. Bisa terbang. Bertanding dengan seorang wali, seorang sufi. Begitu terbang, ini yang cerita Syekh Mahfud Termas. Kakaknya gurunya Syekh Abdul Hamid. Kakaknya Qidim Yati. Orang Brahmana itu terbang di angkasa, terbang di udara. Seorang wali itu melihat, mau bertanding... Akhirnya wali itu tidak terbang. Yang diterbangkan ada sandalnya. Sandalnya terbang. Ini ceritanya saya mahfud ini Jadi Brahmana terbang di udara, Sandalnya wali ini terbang. Dan menampar-nampar Brahmana tadi. Di udara. Dikaploki sama sandalnya wa wali. Tampar-tampar tuh -tampar di udara itu. Dilihat orang banyak. Ditampar-tampar. Akhirnya Brahmana itu jatuh, begitu jatuh menyatakan kalah. Wali Al-Aziz Al hamid Seorang yang menang tapi terpuji, itu wali. Jadi ada khiroh agama kemudian menang. Ada lagi di dalam literatur Qaum Sadah, kitab berjudul Nurul Absar. Nurul Absar itu pikiran-pikiran para sejid tertuang di sana ada orang pendeta itu spesialis menghandle hujan pendeta iya, bukan hanya menghandle mendatangkan hujan juga bisa itu pendeta jadi di satu negara waktu itu kalau tidak salah Mesir jadi di Mesir tuh pernah ada pernah ada suatu peristiwa kemarau panjang itu kalau mau turun hujan istis kok tidak turun hujan ostad-ostad itu tidak menurunkan hujan apalagi ostad-ostad yang ahli proposal malah sulit ostad-ostad ini para ostad-ostad ini tidak bisa menurunkan hujan tapi kalau pendeta ini yang mimpin hujan turun maka terjadi pemurtatan besar-besaran waktu itu Banyak orang yang terpesona dengan pendeta Banyak orang terkagum dengan pendeta Dan untunglah ada seorang ulama Bernamanya Syekh Ahmad Tapi di penjara Syekh Ahmad yang masih di penjara Oleh pemerintah Mesir waktu itu dipanggil Syekh Ahmad tolong ini Banyak umat Islam yang murtad Karena kagum dengan siapa? Pendeta yang bisa datangkan hujan Tolong anda tampil kalahkan dia Akhirnya Syekh Ahmad ini mau Saya mau tapi dengan dua syarat Satu kumpulkan seluruh masyarakat Di tempat terbuka Lapangan Yang kedua yang memulai adalah dia Saya yang terakhir Akhirnya Kumpullah umat Ada Muslim, Nasroni, Yahudi Di Mesir kalau tidak salah di Mesir itu Kemudian pendeta itu mengangkat tangannya begini. Cuaca yang begitu panas, begitu pendeta mengangkat tangan, mendung datang, langsung. Tidak menunggu, langsung. Jadi prosesnya itu tidak pakai kaidah Jadi begitu pendeta mengangkat tangan begini, langsung mendung datang. Hujan belum turun, Ulamak tadi bihla, saya amat, tangkap pendeta itu. Periksa bawah ketiaknya. Periksa bawah ketiaknya. Akhirnya diperiksa bawah ketiaknya. Ternyata ditemukan tulang. Tulang apa ini? Tulang Nabi. Jadi tulang Nabi itu punya spesifik, kalau diangkat begini, hujan turun. Khusus tulang Nabi. Kalau tulangnya kiai, belum bisa. Ini khusus tulang Nabi. Itu tulang Nabi begitu Jadi tulang Nabi ini ditemukan oleh pendeta Dan pendeta tahu itu khasiat Jadi tulang Nabi ini dibawa oleh pendeta Begitu mau turun hujan kapan pun waktunya bisa Diangkat begini hujan turun Ditaruh lagi gak jadi hujan Diangkat begini hujan turun Tangkap terus ditanya sama si Ahmad Ini apa ini? Saya mengaku ini tulang Nabi aku curi Subhanallah Maka di Kustantinopel Di Kustantinopel di Turki Seperti yang ditulis oleh Ibn al-Asir Dalam kitabnya Usdul Ghobah Fi Ma'rifati Sohabah Abu Ayyub al-Ansari itu kalau di Turki Di kuburannya di Turki Maka ada Masjid al ayyubi Itu namanya Masjid Abu Ayyub al-Ansari Itu kalau di Turki musim kemarau waktu dulu dibuka makamnya Abu Ayyub Hujan turun, khusus makamnya Abu Ayyub Masya Allah Kita sekarang sulit cari kuburan-kuburan dulu -kuburan. Terlalu banyak yang dikholi, kadang tidak ada orangnya dikholi Mayitnya tidak jelas saja dikholi sekarang itu Bahkan ada khol itu satu orang, satu wali, kuburannya dua Saya tanya-tanyakan Ini kok bisa ini Wali kok kuburannya bisa dua Ini panitianya dua Katanya dulu walinya di sana Tapi gak kerasan Pindah sini katanya nah, Itu adep ya. Jadi memang Masya Allah Dulu jadi itu yang disebut Wali dalam makam Al-Azizil Hamid Itu semua dimiliki oleh Ki Abdul Hamid Jadi dia wali yang di Gheniyun, Hamid Ada wali yang di bawah Al-Azizil Hamid ada lagi wali yang di bawah hakimin hamid ahli hikmah yang terpuji ahli hikmah yang terpuji nah ini sulit ahli bijaksana yang terpuji ada di Aljazair seorang wali bernama Abdul Hamid juga Pokoknya semua ini Abdul Hamid ini. Ya. Orang wali di Aljazair bernama Abdul Hamid bin Badis, terkenal dengan Ibnu Badis. Itu pendiri, kalau di sini NO, NO 1926. Kalau di sana, Jam'iyatul Ulama Al-Muslimin, organisasinya, 1931. Jadi, ingat saya, saya, terpaut berapa tahun Bu? 5 tahun. Jadi di Aljazair itu ada organisasi ormas ulama kalau di sini Nahdhatul Ulama 1926. Di India Nadwatul Ulama. Itu Abdul A'la Al bukan Nadawi. nadawi Abdul Hasan An-Nadawi, Hasan an yang punya Nadwatul yang masuk organisasi Nadwatul Ulama. Nadwa kalau di sini Nahdoh di India nadbah tahunnya sama hampir sama ikhwanul muslimin di Mesir al-Banna dengan NU NO, hampir sama jadi waktu itu memang waktu pergerakan Islam sedunia di Indonesia 1913 di 1926 di Aljazair 1931 oleh Abdullah Ibnu Badis kemudian di India juga ada pergerakan Islam Kemudian jemaah tabligh juga waktu itu bersamaan. Ilyas Maulana maula Ilyas, Maulana Yusuf Kendahlawi dan sebagainya dan kemudian di Mesir Hasan Al-Banna, Said Kutub dan sebagainya. Itu bersamaan. Terpautnya hanya beberapa tahun, satu tahun, tiga tahun. Seboj. Waktu itu ulama mu'ashir semua dalam satu masa maksud saya. Ibn Badis, Atau yang dikenal dengan Abdullah bin Badis, Itu seorang ulama Al-Jazair, Subhanallah, Beliau ulama yang sangat produktif, Di situ dijelaskan oleh Al-A'lam, Al-Zirikli, Orang yang bernama Zirikli, Menjelaskan dalam bukunya Al-A'lam, Al-Zirikli, Dia jelaskan begini, Ibn Badis itu diangkat, Diangkat, Kalau di sini, pimpinan ulama Aljazair tapi yang mengangkat Perancis Hai karena Aljazair dijajah oleh Perancis Far siun Aljazair jadi Perancis menjajah Aljazair kemudian Perancis mengangkat Abdul bin Badis menjadi pimpinan ulama di Aljazair untuk mengurusi urusan agama beliau tolak tidak mau beliau karena nanti saya ini disetir oleh penjajah disetir oleh koloni disetir oleh imperialis itu ulama yang hakimin Hamid, ulama yang anti penjajahan jadi jangan mau dijajah Cina jangan mau dijajah Rusia ini ulama yang luar biasa Ulama yang betul-betul hakimin Hamid. Kita tahu siapa di dunia wali-wali besar itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Ibrahim Ad-Dsuqi. Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu disebut empat kutub besar. Jadi kalau kita punya hajat Fatihanya harus empat itu. Kunci kunci apa maksud-maksud kita itu empat kutub di dunia ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Syekh Ibrahim Ad-Dasuki Syekh Ahmad Al-Badawi itu ulama besar catat baik-baik Ahmad Al-Badawi adalah orang yang gentol menghadapi imperialis di Mesir Ulama yang garda terdepan, orang yang paling depan ketika Mesir dijajah untuk membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Ahmad Al Badawi. Nah, itu disebut hakimin Hamid, orang yang ahli hikmah yang terpuji. Yang terakhir adalah al-waliyul Hamid, wali yang terpuji. Allah itu al-waliul Hamid penolong yang terpuji ada penolong tapi tidak terpuji Maklar misalnya itu kadang penolong tapi tidak terpuji ya kadang menolong betulan terpuji juga kadang-kadang Maklar jadi alwaliul Hamid itu penolong tapi terpuji ada penolong tapi tidak terpuji contohnya begini akhir-akhir ini itu ada Orang pinter-pinter dan -pinter. Sayyid Muhammad Megah Sayyid Muhammad Megah itu mencatat satu hadis Tentang Amrun bin Khuras Amrun bin Khuras itu sahabat Nabi Rumahnya itu kalau dikoskan siapapun barokah Buat warung barokah Buat beli jual toko di toko barokah Dipakai kantor barokah, dipakai aja ke barokah, itu rumahnya Amrun bin Khuresh. Baca dalam kitab Mafahim, Yajibu Antus Soha. Nah, Amrun bin Khuresh ini kenapa rumahnya bisa barokah? Karena dicampur dengan uangnya Nabi. Ketika bangun, itu campurannya uang Nabi. Bukan uangnya Gusipun, bukan. Jadi uang Nabi bukan uangnya pejabat. Jadi apa itu rumahnya barokah karena bercampur dengan uang nabi. Itu Amr bin Khuras yang cerita Said Muhammad di dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antus Nah, kemudian sekarang ini banyak tamu. Saya itu sering punya tamu. Nyungun 1000 kiai saya ini pengusaha maple kako barokah, pangin dicampuri uang penjenengan. Njumun <lipun> se wukyai saya itu buka warung, pengin barokah, pengin dicampuri uang penjenengan. Loh, sekarang itu ada begitu. Jadi, kita ini penolong, tapi terpuji. Ada lagi orang itu, kapan itu ya? dilasem itu, saya enggak menyebut namanya. Itu kalau buka puasa, Itu bawa manci renteng ke rumah saya. Manci renteng itu dibuka di depan saya. Ada ayam opor, ada ayam goreng. Setelah itu minta saya doakan. Dan setelah itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Ada begitu. Sampai berapa hari itu. Saya juga lihat lawannya. Apa itu mas? Opor ya. Apa lagi itu? Ayam goreng. Terus yang terakhir-terakhir itu kadang-kadang tuh kecapan, apa daging sapi dikecap. Ya saya doakan. Matur suwun, Saya pulang. Terus pulang. Saya ya layamut. Itu ateh. Tapi kita gimana seorang wali itu? Allah itu Al-Waliyul Hamid, penolong yang ter, terpuji. Itu Kiai Abdul Hamid itu banyak orang ditolong. Banyak orang ditolong, Tapi beliau tidak mengharapkan apa-apa. Itu wali di bawah Al-Waliyul Hamid. Jadi wali yang di bawah Abdul Hamid, Itu harus melengkapi. Huniyun Hamid. Al-Azizil Hamid. Al-Azizil Hamid. Terus Hakimin Hamid. Al-Waliyul Hamid. Harus Hamid semua. Harus terpuji semua. Itu wali. Jadi minta terus ada lagi. Seorang wali disebutkan tadi dalam kitabnya. Tadi ada terjemah yang sangat penting di dalam apa di dalam pidatonya Profesor Dr. Abdul Baharun, tapi maaf itu tidak diterjemahkan tadi. Ada seorang wali lau aksama ala wahla Dia itu bisa menyumpah Allah. Loh, bukan sumpah demi Allah, menyumpah Allah. Ito, itu luar biasa itu. <lalu> aksama 'ala Allah, dia menyumpah Allah, ya Allah, turunkan demi engkau. Ka engkau aku sumpah ya Allah. Seolah-olah Allah dipaksa. Itu ada wali begitu. Itu wali yang tertentu. Lau aksama 'ala Allah, la abarrah. Itu sebetulnya wali yang menyumpah Allah. Bukan berarti dia memaksa Allah, bukan. Bukan berarti Allah di bawahnya. Tapi beliau itu terlalu akrab dengan Allah sampai apa-apa dikabulkan oleh Allah. Lau aksama Allah la Itu sebetulnya, tapi tadi terlewat, tidak diterjemahkan. Terlewatkan itu. Saya suka sekali itu. Lau aksama Allah la Nah, saya tambahkan di sini. Di Yaman seperti yang diceritakan Habib Zain bin Sumit Madinah. Habib Zain bin Smith ya Madinah Di Yaman itu ada Ulama bernama Abdurrahman Baljabat Itu kalau di rumah dimarahi Istri terus Imam Ghazali menyatakan Syarat menjadi wali besar sering Dimarahi istri kalau di rumah Itu Ghazali Di Yaman itu ada wali ulama bernama Abdurrahman Beljaban Itu saking gak kuatnya di rumah dimarahi istri dipukuli istri dicaci maki istri Abdurrahman baljaban ini tidak tahu kalau dirinya wali MBC aja ndak Enggak tahu kalau beliau itu wali Beliau lari ke hutan Kesal beliau glisah beliau sedih beliau di rumah tidak betah dimarahi istri terus akhirnya beliau itu datang ke hutan sendirian di hutan bertemu dua pendekar ini ceritanya Habib Zen bin Sumit bertemu dengan dua pendekar pendekar ini luar biasa kalau mau soto dia ya Allah minta soto soto turun Ya Allah minta teh teh turun ini belum ada tehnya ini jadi ya Allah minta apa itu turun Ya Allah minta apa turun Ya Allah minta apa turun itu dua pendekar itu dua pendekar di, di, di dalam hutan Abdurrahman Beljaban, Masya Allah kagum sekali Masya Allah kok ada dua pendekar di dalam hutan dia hidup di sana Dua pendikar itu, dua wali. Tidak bekerja, tidak punya koperasi. Hmm. Tidak punya sekarang itu kopontren, kopontren. Dia punya kopontren, Jadi dia cukup di dalam hutan minta kepada Allah turun apa yang dia inginkan, apa yang mereka inginkan, dua orang. Akhirnya Abdul Baljaban yang susah itu di rumah enggak kerasa mau nyoba-nyoba. Saya tak nyoba-nyoba minta pada Allah. Turun apa enggak ya jajan dari langit itu. Akhirnya Abdul Baljaban itu di dalam hutan, ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini kan di rumah enggak keturutan semua. Ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini turun semua. Melebihi daripada yang dihasilkan dua wali tadi. Dua wali tadi heran. Kamu siapa kok punya ilmu seperti ini? Kamu siapa? Kita dua orang di sini bisa mendatangkan rezeki dari langit. Ini yang disebut disebutkan oleh profesor tadi lau aksama allah la'arrah, menyumpah Allah, turunkan ya Allah. Itu namanya wali itu. Wali yang ada wali tertentu seperti itu. Tapi jarang di Indonesia saja pasti jarang itu Ghous, Ghous itu ajanah di Mekah, satu orang, satu periode satu jadi di dunia ini ada wali yang disebut wali Ghous, itu satu periode satu jadi satu periode satu orang, dan hidup di Mekah kalau Abdal itu ada yang 40, ada yang 7 ada yang 7 ngatir gusitir, Abdal itu ada yang 7 orang, jadi beranggotakan 7 saya kemarin mempelajari Abdal 7 orang itu terbagi, ada Asia ada di Australia ada di benua Amerika, Amerika Utara dan Amerika Selatan, ada lagi yang di benua Eropa. Jadi wali itu menjaga benua-benua. Bukan hanya pasuruan, bukan hanya pasuruan. Itu ada walid. Wali-wali yang di aqalimus sab'ah, agalim sab'ah, 7 benua. Itu disebutkan oleh Yusuf An-Nabhani iswanu, Jami'ul Karamatil awliya. Tapi itu disebutkan tujuh iklim. Tujuh iklim itu kalau diterjemahkan modern sekarang mungkin tujuh benua juga bisa. Terjemah lain klasik bisa, tapi terjemah sekarang tujuh benua juga bisa. Sangat mungkin, mungkin itu. Abdurrahman Baljaban itu kemudian nyoba-nyoba, Ya Allah turunkan makanan ini, turunkan makanan ini, turun semua. Dua pendekar tadi takhiran, kok ada saingan kita ini. Terus tanya, Nyungul Sewu penjeningan pakai doa apa? Bisa mendatangkan makanan lebih banyak daripada kami berdua ini di hutan. Saya tidak mau menyebutkan doa saya, ini rahasia. Saya mau tahu dulu kalian berdua di hutan bisa mendapatkan rezeki dari langit, doanya pakai apa? Nanti saya ceritakan tapi dia tidak jadi bercerita syarat. nanti saya pokoknya saya mau tahu dulu, Anda berdua di hutan itu pakai doa apa? Akhirnya begini, ternyata dua wali di hutan begini kalau berdoa. Berdoanya tidak panjang, hanya begini. Ya Allah, dengan perantara Abdurrahman Beljaban yang istrinya. Begitu. Ternyata begitu dua wali ini tidak tahu kalau yang di depannya adalah Abdul Ya Allah, dengan perantara Abdul Rahman Baljaban yang sabar dibentak-bentak istrinya, sabar dipukuli istrinya, turunkan ya Allah rezki. Maka cari orang yang biasa dimarahi istri. Itu ditawassuli itu. Ditawassuli itu perantara Abdurrahman baljaban yang dimarahi istrinya dipukuli istrinya ya Allah turunkan kaget Abduldurrahman Masya Allah jadi ada faedahnya saya diri akhirnya Abdurrahman baljaban pulang ke rumah istrinya dipanggil mulai sekarang hati-hati saya ini Wali nih wali. nggak sadar tuh Wal Nah, ini wali yang disebut Al-Waliul Hamid Maha penolong Allah Al-Hamid Maha terpuji Allah Itu Al-Waliul Hamid Pokoknya banyak Kajian-kajian Tentang wali kalau kita bicarakan Yang terakhir Tentang Al-Waliul Hamid Jindral Sayyidiman Itu bicara Tentang Neokortek Adalah Tentang Perang fikir Ini hubungan wali dengan perang fikir Neokortek Itu istilah medis Jadi neokortek itu Kalau diterjemahkan Arab khusul fikri Pemikiran, perang fikir Huswul fikri Perang fikiran Saya baca Tentang pemikiran Jindal Seidiman. Dulu dubes Jepang, pernah dubes Jepang, Jindal Seidiman. Beliau bicara tentang perang neokortek. Perang mengambil hati orang, perang menguasai pikiran orang, perang menundukkan pikiran orang. Itu caranya begini. Ternyata Amerika Serikat di Vietnam menghabiskan dana Tapi Vietnam tidak bisa menjadi Amerika Karena mengandalkan senjata Gagal Ternyata Hitler Itu mencoba perang dengan senjata Berapapun biaya dihabiskan dia sesali akhirnya dia pindah dengan perang baru disebut dengan perang neokortek neokortek itu begini mengambil hati orang contoh begini orang itu bermusuhan dengan kita musuh dengan kita benci dengan kita kasih uang orang itu akan tunduk dengan kita jadi kita ambil hatinya maka Nabi sangat anti suap karena begitu disuap sudah tidak baksul masail lagi bakul masailnya jadi bermasail karena orangnya sudah bermasail sudah dikasih uang dikasih uang ini dikasih uang ini jadi fatwa-fatwanya sudah tidak sesuai dengan syariah karena perang neortetek padahal dia itu mau menghukumi haram tapi yang mau dihukumi haram ngasih uang dulu Maka dia bingung yang Basul Masail. Ini saya hukumi haram, gimana? Kita sudah terima uang. Akhirnya, udahlah. Makro muhulladoh. Akhirnya, terjadi hukum makro muhulladoh. Ini. ini perang, yang disebut dengan perang neokortek. Yaitu, kita dikalahkan dengan hati kita. Karena suka diberi. Maka, Nabi dalam teorinya, Al-Yadul-Uliya, Khairun min al sufla Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu menghadapi neokortek. Nabi menanamkan pada diri kita, jangan sampai kita tangan di bawah. Ulama mau hukum keras, mau bicara dengan hukum keras, komunis berbahaya, ateis berbahaya. Ulama itu tidak bisa bicara, karena neokortek dia telah menerima. Jujur saja, Neokurtec itu berbicara Wa zarul ladina yulkhiduna Fi Asmai Dan tinggalkan mereka Yang menjimpankan nama-nama Allah Al-Aziz Menjadi Al-Uzza Al-Mannan menjadi Manata Allah Menjadi Lata Allah kemudian diganti Lata Manan diganti Manata Al-Aziz diganti Uzza Menyimpangkan nama Allah. Jadi apa? Mereka ini hidupnya. Sinkritis. Sinkritis. Di sana dia bisa Hindu. Di sana dia bisa Buddha. Di sana dia bisa Nasroni. Yang ngasih siapa? Ketika dikasih Nasroni dia tampil Nasroni. Ketika dikasih Buddha dia tampil Buddha. Ketika dikasih Yahudi dia tampil Yahudi. Sinkritis. Itu kalah. Perang Neokurtek Itu musuhnya para wali Allah Musuhnya para wali Allah Anda tahu Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Kalau kita diberi terus kita kalah Pasti kalah Ada perusahaan memproduksi barang haram Kita bahasul masail Dilihat kitab haram ini cabang NU NO sana gimana haram NO sana, haram tapi mau menjelaskan haram kita dapat ada yang dapat HP dapat uang dapat uang dapat uang mau kumi haram sungkan itulah perang neo -Kurtek. kalah kita maka integritas al yadul ulya khairun minal yadi as hati-hati kita ini sedang perang neo -Kurtek. Itu yang bicara Jenderal, Jenderal Said Man. Kemarin kami bertemu dengan tokoh Panglima Angkatan Darat, Thailand. Kami diundang di sana untuk presentasi tentang tentara, Nasihatul Junud, risalah kami yang berjudul Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Di sana ada Jenderal namanya Jenderal Pek, Pek itu maknanya Wadus, jadi panggilnya Jenderal wedus Itu. <laughs> Di sana ada jindal bernama jindal pek, pek, itu artinya budus, jindal budus. Masya Allah, dia muslim taat, dia dulu buddha, dia yang ditugaskan untuk memata-matai umat Islam pemberontakan Pak Darussalam. Jadi pemberontakan Pak Darussalam, dia yang ditugaskan oleh pemerintah Thailand untuk memata-matai di sana. Tapi kemudian dia dekat dengan ulama Dia masuk Islam Dan sekarang sudah ada 22 jenderal Di Thailand masuk Islam Subhanallah Dibainah para ulama dibina para asatid Dibainah para masayih Karena apa? Karena tentara-tentara ini Yang diberi Allah yang disebutkan Bastotan fil ilmi wal jismi Punya kelebihan fisik dan ilmu Bastotan fil ilmi Al-Qawiyul Amin Orang kuat Yang diberi amanah Maka ulama Harus membina mereka Termasuk Syih Abdul Qadir Al-Jilani Anda baca Menakib Menakibnya Syih Abdul Qadir Jilani Ketika Syih Abdul Qadir Jilani Diberi Buah apel sama Sultan Abul Mudhaffar Ingat kita ya Sultan Abul Mudhaffar Kira-kira Syed Abdul Qadir Jailani lebih jenius dari kita atau tidak? Jelas lebih jenius Wirainya jelas lebih tinggi Keulamaannya lebih tinggi Dan Sultan Abdul Mudhaffar angka korupsinya dengan penguasa sekarang tinggi mana? Kita hitung dulu. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih buah apel sama Sultan Abdul Mudhaffar, dikupas beliau, mengalirlah darah. Apelnya itu berisi apa? Darah. Pertemuan berikutnya dikupas lagi atau sebelumnya berisi ulat. Aneh itu. Karena beliau ini Kashyaf yang disebut dengan Makom Tamkin. Makom Tamkin adalah derajat seorang wali yang bisa mengubah suasana alam. Itu namanya Makom Tamkin. maka Makam Bahmutamakin Kajen. Itu sebetulnya bukan nama. Itu nama derajat wali. Mutamakkin Adalah wali Yang mencapai Makom Tamkin Bukan nama itu Bah Mutamakin Kajen Itu bukan nama Tapi makom apa? Tamkin Walakot makennahum Walakot makennahum Walayumakinanah lahum Dan sebagainya Nah Makom Tamkin ini Si Abdul Qadir Yang sangat sempurna Sempurna sekali Makom Tamkinnya beliau dikasih pejabat abul mudhafar apel, dikupas menjadi darah, kita belum pernah, dapat begitu kita kupas keluar darah, maka saya Abdul Qadir bilang, ini darah rakyat, ini darah bangsa yang anda makan, maka dikupas menjadi darah, sayangnya kita tidak punya makam tamkin, emplak emplok emplok emplok, karena kita tidak punya makam apa? tamkin, bisanya neokortek kita hadapi dengan ghazwil fikri perang fikir dan sebagainya. Tanya beliau-beliau yang di Suriah itu. Said Ramadan Al-Buthi rahimahullah jadi korban asy-syahid. Di sana ada Wahda Az-Zuhaili. Di sana ada Syekh Rajab Dib, ya, Syekh Rajab Dib. Dan banyak yang punya kitab tersir, bitersir, dan sebagainya. Nah, ternyata wali-wali di sana itu ghirah semua. Ghirah semua. La yakhafuna lawmatalaim. Tidak takut di celah. Maka kita ini, gritnya turun ketika wali yang itinati. Al-Wali Yul Hamid. Itu kita jarang yang sanggup menolong terpuji menolong tapi ter, terpuji jangan menolong penjajah itu tidak terpuji jangan menolong koloni jangan menolong imperialis tidak terpuji jangan menolong Rusia jangan menolong Cina Syekh Abdul Hamid termasuk korban ekstrim kiri di kubur hidup-hidupan 19 48. Kiai Abdul Hamid termasuk korban beliau. Subhanallah, semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita dicintai oleh Allah. Yang terakhir. Yang terakhir. Terakhir terus itu. Ada tafsir, maaf ki ai Abdul Hamid Tasurwan ini punya tafsir. Gus punya tafsir ya. Namanya Tafsir Ibnu Arobi Itu dulu dari rumah kami disimpan di sini. Namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu Tafsir kuno Jadi ada kitab dari rumah kami disimpan di sini ada dua judul. Az-Zawajir Aniktira Kabair. Itu kitab Tentang bahaya dosa besar Itu dulu Ayah kami Sangat menghormat dengan Qiyah Abdul Hamid Ayah kami memungkuskan sendiri Untuk Qiyah Abdul Hamid Al-Kabair Aniktir Az-Zawajir Aniktirafil Kabair Kitab tentang bahaya dosa besar Larangan-larangan dari dosa besar Yang kedua Itu bukan era ayah kami Era kakek kami Namanya Tafsir Ibnu Arabi Itu dulu yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid saja. Kata ayah saya, ini yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid. tafsir yang berbahaya. Jadi di situ ada tulisan di rumah kami itu tidak boleh dibaca. Jadi ada kitab tapi tidak boleh dibaca. Kalau seperti no smoking, tidak boleh merokok. Tapi ada tafsir no smoking, -O smoking no, no smoking, no and smoking jadi NU NO merokok. Nah, itu ya aneh lagi itu ya. Aneh lagi, enggak begitu. Jadi ada kitab tafsir Ibnu Arobi itu yang mempelajari dengan baik. Akarna itu tafsir orang-orang tinggi, hanya khusus akabir. Bukan kalangan ulama biasa. Khusus akabir. Itu saya waktu itu malah saya ingat Gus Idris ingat kami yang sekarang di rumah itu dari sini lagi kembali ke sana jadi ada dua jirit ada dua jilid tapi yang di sini apa diganti baru oleh ayah saya tapi yang itu rusak sudah rapuh itu kembali ke sana ada namanya tafsir Ibnu Arobi nah di dalam tafsir itu saya baca yang ringan-ringan yang berat-berat saya lewati, saya kalau baca enggak nyampe otak saya, saya lewati kadang baca kitab itu 300 halaman enggak nyampe semua, saya lewati semua karena otak saya enggak nyampe, saya lewati semua kadang ada kitab itu 8 jilid yang nyampe itu halaman yang terakhir dan 8 jirit enggak nyampe, ya saya tutup semua itu Ibnu Arobi, tafsirnya Ibnu Arobi Itu adalah tafsir yang mempelajari waktu itu khusus Ki Abdul Hamid. Untuk tafsir tingkat tinggi namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Nah, apa hubungannya dengan Masya Allah, seandainya Ki Abdul Hamid masih hidup sekarang, akan dipanggil orang orientalis itu. Akan dipanggil orang liberal itu. Karena sumber kesesatan orang liberal itu memakai tafsir-tafsir Ibnu Arabi itu inti. Jadi dulu Fasyrrahman dipak dari dari India, dari Pakistan diusir. Fasyrrahman kemudian diterima diterima oleh Cicaku menjadi guru besar. Yang dipakai adalah Ibnu Arobi Itu irhasia. Ibnu Arobi di situ ada fasal-fasal berbahaya. Ada bab-bab berbahaya tapi beliau seorang wali besar wali besar yang membaca itu yang membaca teks itu hanya khusus seperti Sayyid Kiai Abdul Hamid untuk tataran kita ndak bisa ndak mampu ternyata di Cicago diajarkan kan berbahaya di IAIN di kampus-kampus Islam diajarkan akhirnya fermisif mereka tidak mau salat dia tidak IAIN semua tidak tidak lembaganya bukan IAIN nya orang anak-anaknya dari mereka itu Belajar Ibnu Arabi akhirnya tidak salat. Belajar Ibnu Arabi kemudian tidak puasa. Belajar Ibnu Arabi kemudian menyamakan Islam sama Kristen sama sama semua. Pluralisme terlalu jauh karena belajar dari Ibnu Arabi. Belajar Al Kamil, Al Insanul Kamil. Belajar Ibnu Farid, belajar Khususul Haikam, itu kan karya-karya berbahaya semua. Itu dulu yang belajar hanya ke Kiai Abdul Hamid, bukan mahasiswa, paham? Kenapa bisa di sini? Karena perang bio itu. Jadi tidak usah kita perang dengan senjata, rusak saja akidah mereka. Konsumsikan kitab-kitabnya Ibnu Arabi di kampus-kampus. Mereka akan sesat. Padahal Ibnu Arabi seorang wali Allah yang tidak menyesatkan. Cuma ilmunya dikonsumsi orang yang bukan tingkat tingkatannya, maka menjadi sesat. Kalau yang belajar Ki Abdul Hamid menjadi kuat. Beliau sebagai digumpake sebagai senjata perang Neo Tapi sayangnya dikonsumsi di kampus-kampus. Akhirnya mereka tidak salat. Akhirnya mereka menginjak Al-Qur'an. Akhirnya mereka tidak puasa. Ada orang-orang hafal Quran tidak mau puasa. Orang-orang hafal -orang alfiah, ahli kitab, ahli kitab tidak mau salat anti-sholat. Tidak cerdas mereka. Itu neokortek yang gagal mereka. Kenapa? Karena di sana teknologi yang bicara, dia falsafi, filsafat yang bicara. Apapun ilmu kalian yang sesat itu Dalam zona filsafat Bukan dalam wilayah teknologi Tetapi mereka pakai teknologi Kita kalah dalam tataran filsafat Kita menjadi sesat karena filsafat Mereka tetap menghidupkan teknologi Kan Masya Allah rugi sekali kita Maka sekarang ini memulai Kyai Abdul Hamid adalah orang seorang wali besar, ulama besar yang berhasil mempelajari pemikiran Ibnu Arobi Tetapi bukan untuk menyesatkan beliau, tapi menjadi alat beliau membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya disebutkan di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Ibnu Arabi yang dipelajari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Man arada ayandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi falyandur Abu Bakrin. Man ayandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi. Man arada barang siapa yang menginginkan ayandura untuk melihat Mayitan orang mati yamsyi ala ardi yang bisa berjalan di atas muka bumi. Ada mayit berjalan di atas muka bumi kata Rasulullah. Siapa dia? Falyandur Abu Lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar adalah mayit yang berjalan di muka bumi. Di situ tafsir yang dipelajari Ki Abdul Hamid. an nafsihi yamsyi billah. Mati dari nafsunya mati dari nafsunya Na, mati dari egonya jadi dia tidak ego mati dari egonya mati dari takaburnya mati dari nafsunya yamsy billah berjalan dengan Allah yamsy billah berjalan dengan Allah itu cukup dari kami saya menyebutkan dari Kiyaji Abdul Hamid Dimyati kurban 1948 48, itu yang kami dengar bisa ditanyakan pada keluarganya begitu Gus ya itu yang kami dengar cukup dari kami pidato terlalu panjang-panjang makruh mughalladh jadi enggak baik ya cukup dari kami afwan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh